Ngancuk The Best Sonata 2015 Si rambut jagung persembahkan untuk Anda Nela, karisma, masih bersama Sonata, terima kasih Kau selalu ku hadirmu Antara ada